واليوم يا ربي ارود من ظلمة خلف الحدود فالقلب منكسر وظهر في حالي وانا الغريق فلا ارى الا سواك لمنقذ لا منجى Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiy ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim fil alamina innaka hamidum majid inilah kajian ke-10 dari kitab ad da wa Dawa. dan kita akan membahas tentang kasus-kasus ketertipuan dan ini masuk ke dalam pembahasan kesalahan-kesalahan persepsi dalam doa jadi dalam doa sendiri kita memiliki persepsi harapan dan semacamnya Namun tidak semua persepsi manusia itu sahih. Sehingga perlu ada beberapa hal yang dibetulkan. Dikatakan di sini ya, kita kemarin uh, membahas tentang bagaimana menyempurnakan kebahagiaan kita, yaitu pertama kita harus mengetahui secara rinci sebab-sebab terjadinya keburukan dan kebaikannya itu berilmu terlebih dahulu. Kemudian setelah uh, atau ketika kita mengaplikasikannya dan ketika kita melakukan sebab-sebab menuju kebahagiaan itu kita jangan sampai tertipu dalam berinteraksi dengan sebab-sebab tersebut ya. Baik kita baca dalam halaman 42, perkara kedua, ia seharusnya tidak menipu dirinya dalam berinteraksi dengan sebab-sebab tersebut. Ini termasuk perkara yang terpenting. Seorang hamba mengetahui bahwa maksiat dan kelalaian termasuk sejumlah sebab yang pasti mendatangkan kemudharatan atas dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Namun ada kalanya nih, jiwa manusia, kita makhluk yang biasa dan punya kekurangan pikiran dan jasad, ada kalanya jiwa kita menipu dirinya sendiri, Kadang kita menipu diri sendiri, ya. Misal mengandalkan kepada ampunannya. Jadi bermaksiat terus dengan pikiran oh Allah itu Maha Pengampun kok. Nah. Benar Allah Maha Pengampun, namun kaidah-kaidah ini telah menipu dirinya sehingga terus-menerus bergelimang dalam kemaksiatan serta menunda taubat. Terkadang juga berlindung dengan ucapan istighfar secara lisan lisannya astagfirullahalazim wa atuubu ilai tetapi ternyata ia tetap saja rutin tanpa malu melakukan keburukan nya hanya dengan berlindung apa membiasakan lidahnya berucap istighfar namun kosong sehingga dia tetap aja enggak ada perubahan Kemudian ada juga yang berlindung dengan cara Pak, melaksanakan perkara-perkara yang disunnahkan. Itu banyak perkara sunah puasa. Tapi ternyata puasanya tidak memberikan faedah. Assalamualaikum Nah, puasanya tidak memberikan tidak memberikan faedah di fotonya. Jadi melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Banyak hal zikir atau hal-hal lain. Tapi sekali lagi itu semua hanyalah pengandalan yang merupakan talbis dan ketertipuan dirinya. Apa disayangkan kah? Ada juga yang ketertipuannya itu dengan ilmu yang dimiliki itu hanya sekedar merasa oh saya punya kok banyak ilmu jadi insya Allah saya akan lebih mudah ke surga sehingga bermaksiat pun tidak masalah. Nah, ini masalah. Orang kaum muslimin merasa oh ilmu saya banyak. Hafalan saya banyak. Jadi ya enggak harus banget-banget saya menjaga diri dalam masalah dosa. Itu sendiri merasa aman kayak gitu dengan ilmu itu adalah dosa dan ketertipuan yang sebenarnya. Nah, Allah. Oke, kita layak untuk terus mengucapkan ihdinash siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Karena bisa jadi kita itu tergelincir Dengan ilmu kita. Karena merasa sudah banyaknya ilmu atau sudah seringnya mengajar, oh sehingga eh saya gampang bebas saya dari hal-hal ini. Nah ini berbahaya sekali nih yang seperti ini. Terkadang pula ya ada yang menjadikan takdir sebagai alasan dan dalih saya takdir sebagai alasan dan dalih. Yaitu saya bermaksiat, oh ini sudah takdir saya. Saya mencuri, oh ini sudah takdir saya. Atau menjadikan hal-hal yang mirip dengan itu sebagai alasan. Atau dengan alasan mengikuti para pemimpin, pemimpin di sini maksudnya Dengan Hasan mengikuti para ulama bisa juga dimaknai sebagai apa sebagai ulama. Bisa jadi orang dia mengikuti ulama benar tetapi dia tertipu dengan sikap Taklit butanya terhadap ulama tersebut. Dia benar berkata fas'alu ahlaz-zikri in la ta'lamun. Ja maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kalian itu tidak mengetahui tetapi ternyata di balik pengamalan terhadap ayat tersebut terdapat ketertipuan jiwa terhadap dirinya sendiri misal kalau misalnya ini ulama ini melarang ulama itu membolehkan ulama yang melarang punya dalil ulama yang membolehkan tidak punya dalil. Tetapi dengan alasan dia mengikuti ulama, dia memilih yang tidak punya dalil. Nah, ini masalah, Ketertipuan. Nah. juga banyak orang menyangka bahwa apabila seseorang melakukan kemaksiatan lalu mengucapkan astagfirullah sudah selesai maka dampak negatif atau dosa dari kemaksian tersebut akan hilang dan selesai urusan. Ada yang berkata seperti itu. Ada yang menyangka seperti itu. Jadi ah cuman cukup astagfirullah selesai kok. Sudah selesai semua hal, perkara selesai, dosa saya dihapus, maksiat saya tidak membukas hilang, selesai urusan. Oh, enggak. Kalau kita berdosa kepada orang ya, maka minta maaf juga layak dan penting. Dosa lain misalnya mencuri. Mencuri itu tidak bisa dampak negatifnya hilang hanya dengan istighfar saja melainkan harus mengembalikan hak kepada yang memilikinya dan kita telah mengambilnya. Nah, Jadi jangan menyangka kalau baru melanggar kemaksiatan oh saya istighfar ah. atau sebelum maksiat kita bilang ah nanti juga saya setelah bermaksiat juga beristighfar. Nah ini tertipu dia juga setelah dia beristighfar maka jangan merasa aman dari dampak negatif dari dosa itu ya semua dosa dan kemaksiatan itu pasti ada efeknya walaupun kita sudah beristighfar dan efeknya itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala jadi enggak bisa kita lupakan begitu saja hikmah dari Allah efek dari dosa itu supaya kita ingat walaupun kita udah taubat, supaya kita semakin ingat oh saya ternyata punya kekurangan dulu begini-begininya. Ada orang yang mengaku faqih. Itu orang yang ya, ngomongnya seperti orang yang faqih berkata kepadaku, "Aku akan berbuat semauku ya." Lalu aku mengucapkan subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali. Maka apa yang kulakukan itu akan terampuni seluruhnya. Sebagaimana riwayat sahih dari Nabi sallallahu bahwasanya beliau bersabda, "Man Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, ma suci Allah dan aku memujinya sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Kalau orang itu bilang apa? Ada hadis itu, ah, saya bermaksiat ah, sekarang sebesar apapun." Ya, nanti kan saya kan tinggal ngomong, "Subhanallahi wa sampai selesai sekali. Ini justru meremehkan dan menghina ini. Justru jadi, dosa besar yang tidak diampuni kecuali dengan taubat. jadi harus hati-hati jangan sampai mentang-mentang di sini dalam hadis, hadis atau dalam ayat Allah Subhanahu wa taala wafurur rahim sehingga sehingga kita meremehkan perkara maksiat dan bermudah mudah di dalam hina Seorang penduduk mekkah berkata kepada saya Jika seorang dari kami berbuat dosa ia pun mandi dan melakukan tawaf sebanyak tujuh kali dengan demikian dosa tersebut terhapus darinya. Udah gitu? Ya. Jadi enak mau berbuat dosa aja Besok saya berbuat dosa habis itu tinggal mandi, tawaf udah selesai. Besok saya berbuat dosa. Jadi begitu. Ketertipuannya di situ. Jadi bermudah-mudah dulu dalam urusan dosa. Nanti juga diampuni kok. Saya bicara apa istighfar doang? Saya cuman subhanallah bihamdi. Katanya cuman tawaf doang dah itu. Selesai. Nah. Ada juga yang berkata kepada saya Dalam riwayat yang sahih dari Nabi SAW disebutkan bahwa beliau bersabda yang maknanya Ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa. Lalu ia berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku." Ini ashabatuzanban faghfirli. Sungguh saya itu berdosa ya Allah, ampuni saya. Allah pun mengampuninya. Setelah itu ia menahan diri dari maksiat selama beberapa waktu, kemudian eh dia melakukan lagi dosa yang lain. Ia berkata lantas, "Ya Rabbku, sesungguhnya saya telah berbuat dosa, tolong ampuni saya." Allah pun kembali mengampuninya. Ini menunjukkan Allah terus mengampuni ya, Tawab. Setelah itu ia menahan diri dari maksiat selama beberapa waktu, eh berbuat dosa lagi. Ia pun berkata, "Wahai Rabbku, Sesungguhnya aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Allah berkata, Hambaku ini mengetahui bahwa ia mempunyai Rob yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya. Aku telah mengampuni Hambaku ku itu. Nah, maka pada kata-kata tadi, 'Alima 'abdi Hambaku ini yang satu ini telah mengetahui annalahu robban bahwasanya dia mempunyai Rabb Tuhan yang mengampuni yang Maha mengampuni dosa waya khudu dan bisa juga bisa juga menghukum karena dosa itu Qadaghfartu li abdi Aku telah mengampuni hamba-Ku ini fal ma syaa maka berbuatlah semaunya Kemudian orang itu berkata Aku tidak ragu bahwa aku memiliki rob yang akan mengampuni dosa dan hukum karenanya. Seperti sini nih. Nas ini dalil ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah begitu luas. Rahmat Allah begitu luas. Nah, nas-nas ini berisikan pengharapan penyandaran diri kepada Allah dan benar-benar berpegang erat-erat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nas ini sahih. Benar dan Allah Subhanahu wa taala sangat benar-benar mengampuni mereka. Sangat benar-benar mengampuni mereka. Mengampuni orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahmat dan ampunan Tetapi tidak hanya itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala bikin maghfirah sekaligus juga memiliki azab. Ini yang harus ditakutkan. Jangan sampai kita bergantung kepada nas-nas ini tetapi merupakan nas-nas yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki neraka dan azab yang pedih. Maka kata apa Ibnu Qayyim, inilah nih kayak gini nih. Contoh manusia yang bergantung kepada nas-nas yang berisi harapan saja. Berisi menyandarkan diri kepada Allah dan berisi memegang memegangnya memegangnya arat alat dengan kedua tangannya. Jika orang itu dicela atas dosa dan sikapnya yang terus-menerus melakukan dosa, niscaya dia akan berdalih Dia akan segera menyebut oh ini nasnas -nas ada kok yang berisi pengharapan serta keluasan rahmat dan ampunan Allah yang dihafalnya. Nah, apa kata Ibnu Qayyim terhadap orang-orang ini yang hanya memperhatikan nasnas -nas yang berisi pengharapan saja? Kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang jahil, yang bodoh dalam agama seperti ini memiliki berbagai keanehan dan keajaiban. Contohnya Perkataan salah seorang dari mereka berikut ini. Wa katsir mastata'ta minal khataaya idza kana al 'ala karimi. Perbanyaklah dosa. Ayo bayangkan. Dosa berdosa lah kalian. Perbanyaklah dosa sesuai kesanggupan kalian. Masyaallah. Ini nantang. Toh kita nanti akhirnya menghadap kepada Sang rohman yang Maha Pemurah. Enak. Jadi kita berdosa banyak-banyak, silakan. Tuh nanti diam pun kok. Nah, gitu. Jadi kayak nantang. Kan? Jadi berhati-hatilah kita dalam bermenhajah. Terhadap Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita hanya mengambil nas-nas yang lembut saja, tapi tidak mengambil nas-nas yang keras peringatannya. Ada lagi yang berkata menyucikan diri dari dosa merupakan suatu kebodohan terhadap luasnya sifat pemaaf Allah. Nah ini, naudzubillah. Menyucikan diri dari dosa yaitu benar-benar kita tidak mau berbuat dosa atau kalau berbuat dosa kita membersihkan diri, itu katanya sama saja dengan kebodohan ketidaktahuan terhadap luasnya sifat pemaaf Allah. Jadi berdosa lah. Melakukanlah dosa. Karena pak Itu merupakan pengetahuan terhadap luasnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru ini merupakan penantangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi yang berkata. Meninggalkan dosa merupakan kelancangan dan penghinaan terhadap ampunan Allah. Nah, ini makin tergelincir lagi. Jadi berdosa lah kalian karena dengan berdosa itu berarti kalian menghargai sifat Allah yang Maha Pengampun. Ini berarti buat apa terus syariat Islam kalau misalnya diminginkan untuk berbuat dosa saja supaya apa? supaya kita bisa menatapkan sifat Allah Maha Pengampun. Gimana? Abu Muhammad bin Hazm berkata Aku melihat sebagian mereka memohon dalam doanya, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ismah, terjaga dari kesalahan." Jadi meminta kepada Allah supaya salah. Jadi maknanya begini, "Ya Allah, jadikanlah saya orang yang bersalah." Ini gimana pikirannya kebalik ini. Orang meminta kepada Allah, orang yang normal meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya terjaga dari kesalahan ya Allah. Eh, ini malah minta, Pak. Ya Allah jadikan saya orang yang bersalah. Masya Masyaallah. Bagaimana orang seperti ini kan? Nah, kemudian sebagian orang yang tertipu tersebut terpengaruh dalam dengan masalah jabr. Paham jabariyah. Ya itu paham pemahaman bahwasanya kita ini sebenarnya tidak melakukan melainkan Allah lah yang melakukan. Paham jabariyah itu adalah paham yang menyatakan seorang hamba sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berbuat dan memilih yaitu bahwasanya kita ini hidup di dunia atau apa kata orang Jabari, kita ini hidup di dunia itu enggak punya kemampuan. Enggak bisa memilih. Melainkan semua itu Allah yang memilihnya. Kita bergerak, Allah yang menggerakkan. Itu kalimat yang memang benar, tetapi bedanya dengan ahlu sunnah, mereka paham Jabariyah mengatakan kita tuh tidak punya kemampuan tidak punya pilihan. Apa yang ada di hati kita itu bukanlah pilihan kita, melainkan itu semua gerakan dari Allah saja. Melainkan kita tuh di sini ibarat boneka atau wayang yang dikendalikan secara terpaksa oleh dalang. Karena kalau misalnya ini ini masalah, kalau misalnya kita benar-benar seperti boneka, lalu untuk apa adanya Irodah dan keinginan gitu loh? Dan kalau memang kita adalah boneka dan waya seperti waya Kok malah kita diazab gitu kan? Itu bantan untuk Jabariya Jadi paham Jabariya adalah paham yang menyatakan bahwa seorang hamba sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berbuat dan memilih. Enggak punya kemampuan. Namun ia dipaksa oleh oleh siapa? Oleh Allah untuk melakukan perbuatan maksiat tegivana nikali mat kalimat apa pemahaman seperti ini. Jadi sebenarnya terpaksa, dipaksa. Seseorang bisa kalau dengan dengan pemahaman seperti ini, seseorang yang bermaksiat bisa dengan dalih, "Oh, ini sudah takdir," Bisa bermaksiat dengan dalih, "Saya ini terpaksa melakukan ini, Allah yang memaksa saya karena saya itu enggak punya keinginan, enggak punya kemampuan, enggak punya pilihan." yaudah udah saya pokoknya menjalani aja apa yang sudah Allah takdirkan pada saya. Inilah orang yang teracuni paham jabariyah. Nauzubillah. Ya. Yang mana paham jabariya ini banyak terjangkit pada Asy'ariyah. Sebagian lain tertipu dengan masalah irja'. Paham murji'ah. Ya. Menurut paham Murji'ah, iman itu hanyalah sebatas pembenaran. Berarti kalau orang sudah membenarkan oh memang Allah itu Tuhan, Tuhan sebenarnya, apa Allah itu yang menciptakan kita. Udah gitu doang. Langsung dikatakan oh dia muslim. Tapi kan di sini lihat orang Murji'ah itu mengatakan iman itu cuma sebatas pembenaran. Sedangkan amal itu bukan merupakan bagian dari iman kata mereka sehingga imannya orang yang paling fasik pun dengan amalannya yang buruk itu sama seperti imannya siapa malaikat Jibril dan Mikail sama seperti imannya para sahabat kita lihat footnotenya nya di sini tentang paham murji'ah dikatakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halbi terjadi kesalahan yang sangat fatal seputar masalah irja pada zaman ini hingga orang-orang terbagi menjadi dua kelompok tentang masalah irja dua kelompok itu ada kelompok mutasyaddid ada kelompok muqassir jadi ada kelompok mufrid, ada kelompok mufarrid ada orang yang ekstrem tentang masalah irja dan ada yang menyampaikan. Ada yang beri, ada berita yang sampai kepadaku dari sebagian kelompok itu bahwa salah seorang dari mereka menulis sebuah risalah yang menyatakan bahwa perkataan asli Sunnah kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kitab, kitab ahli kiblat disebabkan dosa yang dikerjakan selama ia tidak menghalalkannya merupakan bagian dari pemahaman irja. Jika berita tersebut benar, maka hal ini menunjukkan rusaknya pemikiran, hancurnya pendapat dan buruknya pemahaman penulis tadi. Ini ini masalah ini. Pahami baik-baik kalimat kita tidak mengkafirkan salah seorang pun dari ahli kiblat disebabkan dosa yang dikerjakan selama ia tidak menghalakannya. Ini salah. Bisa jadi seseorang dari ahli kiblat, maksudnya ahli kiblat itu muslim. Arah kiblat itu adalah yang menghadap ke kiblat yaitu muslim. Bisa jadi seorang muslim yang tadi muslim karena dosa yang dikerjakan dia kufur. Kufur ke akbar. Bisa jadi. Misal dia menghina salat. Nah. Dia tahu dan tidak menghalalkan perbuatan menghina salat itu. Dia tahu itu haram. Dia tahu itu hinaan, tapi tetap dia lakukan. Makanya yang seperti ini kafir. Karena telah menghina salah satu syariat Islam yang besar bahkan. Jadi kalimat ini salah. Kita tidak mengkafirkan salah seorang pun dari ahli kitab disebabkan misalnya menghina salat selama ia tidak menghalalkan penghina salat itu. Misal ketika seseorang menghina tentang salat Dia tadi Muslim dan masih melakukan salat dan ahli kiblat. Itu karena langsung itu serta merta itu perbuatan kufur dan ketika dia bilang, itu kamu tahu enggak itu haram? Dia mengakui itu haram dan tidak menghalalkannya. Tapi dia berbuat seperti itu, menghina salat dan dia tidak mau bertobat loh. Biar kenapa saya mau menghinakan. Ini dikafirkan. Jadi enggak seperti kalimat ini. Kita tidak mengkafirkan salah seorang pun dari al disebabkan dosa yang dikerjakan selama ia tidak menghalangi. Enggak. Ehrahnya bukan tadi juga bukan di penghalalan atau pengharaman juga. Tetapi juga bisa dari segi zat perbuatan maksiat tersebut dan dosa tersebut yang memang bisa mengeluarkan seseorang dari ahli bukan dari al-sunnah. Dari bukan karena sunnah saja tapi dari keislaman bisa menjadi kufur. Nah, dikatakan oleh Syekh Ali ada semacam semangat yang mendorong orang-orang semisal penulis di atas untuk berbuat kelancangan yang batil seperti ini dengan perantara was-was dan syubhat yang disangkakannya sebagai hujjah dan dalil padahal ia sama sekali bukan hujjah dan dalil. Baik itu paham Murjiah. Murjiah itu ya apa pokoknya sangat tidak mau anti dengan pengkafiran tetapi orang yang sudah jelas-jelas kafir dan sudah jelas-jelas menentang Islam itu dianggap tetap sebagai dianggap orang yang dimaafkan meskipun sudah jelas tidak ada kemaafan misalnya. Jadi murjai itu sangat longgar, Orang yang sangat longgar. Sangat menyempelekan dan menganggap ini semua perkara yang biasa remeh-temeh ya. Nauzubillah dari paham irja. Nah, kemudian kita teruskan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sebagian lain sebagian lagi ada yang tertipu dengan mencintai orang-orang yang dianggap keramat. Memiliki karamah. Kemampuan luar biasa atau juga mencintai orang-orang yang berupa syaikh para guru besar tertipu dengan, dengan mencintai mereka itu tertipu atau mencintai orang-orang saleh kita mencintai orang-orang saleh tetapi masalahnya jangan sampai kita tertipu dengan bungkus cinta misalnya dengan banyak mengunjungi kuburan para wali Allah tersebut memohon kepada mereka dengan merendahkan diri di hadapan mereka meminta syafaat mereka Bertawasul kepada Allah dengan mereka serta berdoa kepada Allah dengan hak mereka atas Allah dan kehormatan mereka di sisinya Ini semua tertipu ya untuk apa hal-hal seperti ini Enggak seharusnya seorang muslim seperti ini langsung kalau muslim mau merendahkan diri di hadapan Allah meminta kepada Allah langsung. Ya. Jangan kepada orang yang mati sebagaimana di tafsir Al-Muyassar tadi. Siapa sih yang lebih dzalal, lebih sesat dari orang yang berdoa kepada pihak yang tidak bisa menjawab doanya. Bahkan lalai atas doanya. Bisa jadi orang-orang saleh tersebut ya tidak tidak tidak memperhatikan dia berdoa kepada-Nya, bahkan, justru naudzubillah. Mungkin orang-orang saleh tersebut tidak senang bahkan dikuburnya di seperti itu, dijadikan seperti itu. Tapi sekarang banyak orang yang tertipu. Ini Munqaim ini itu orang di abad ke-8 Hijriah, sekarang abad ke-15 ke Hijriah. Ber 200 100 tahun tradisi ini masih ada aja sampai sampai Sidikakenia. Ya. Kemudian sebagian lain tertipu dengan kebesaran nenek moyang dan para pendahulunya. Ia menyangka bahwa mereka mempunyai kedudukan dan derajat kesolihan di sisi Allah. Lagi-lagi ini permasalahan tentang hulu tentang berlebihan dalam beragama. Ia juga menyangka bahwa mereka tidak akan meninggalkannya hingga berhasil mencarikan jalan keluar untuknya. Ini bisa menjadi syirik akbar. Hal ini dapat disaksikan di kalangan para raja. Mereka melimpahkan dosa keturunan dan keluarga mereka kepada orang-orang khusus di sekitar mereka. Jika salah satu dari mereka terjerumus melakukan dosa besar, maka ayah atau kakeknya mencarikan jalan keluar untuknya dengan pangkat dan kedudukannya. Sebagian lain tertipu dengan anggapan bahwa Allah tidak butuh kepada azabnya karena azab tersebut tidak akan menambah sesuatu apapun dalam kerajaannya sebagaimana rahmatnya tidak akan mengurangi sedikitpun pun dari kerajaannya berkata ia berkata aku benar-benar membutuhkan rahmatnya nya Allah adalah Zat yang Maha Kaya sekiranya seorang fakir lagi miskin yang benar-benar membutuhkan seteguk air meminta kepada seseorang yang di sekitar rumahnya terdapat sungai mengalir mengalir tentulah ia tidak akan mencegah orang fakir tadi untuk minum di sungai tersebut Allah tentu saja jauh lebih termawan dan kaya dibandingkan orang tadi Di samping itu, ampunan tidak akan membuat kerajaannya berkurang sedikitpun dan azab tidak akan membuat kerajaannya bertambah sedikitpun pun. Ini tertipu dia di mana nya? Tertipu bahwasanya ah Allah itu Maha Kaya, Allah itu Maha Merhamati. Gampanglah semuanya. Enggak rugi juga Allah kok untuk maaf saya. Dan enggak rugi juga Allah untuk merahmati saya, maka mesti Allah Subhanahu pasti akan merahmati saya. Jadi begitu meremehkan. Sebagian lain tertipu dengan pemahaman yang keliru terhadap nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ia pahami sendiri kemudian menjadikannya sandaran. Sebagai contoh, mereka menyandarkan diri kepada firman Allah Dan kelak rabb pasti memberikan karunianya kepadamu lalu hati kamu menjadi puas. Mereka berkata Nabi tidak rida jika ada dari umatnya yang masuk ke dalam neraka. Ia tidak rida, si tidak rida. Tetapi kan tetap aja hikmahnya pasti ada. Pasti diantara umat Nabi Muhammad ada yang masuk ke neraka. Benar Nabi tidak rida, namun jangan kepedean bahwasanya oh kita enggak bakal masuk neraka. Orang Nabi aja gak rido, oh, kita masuk neraka, enggak seperti itu dan juga jangan mengandalkan satu Allah wala saufa yu'tika rabbuka saja ada ada lain ya kan ini merupakan kebodohan kebodohan yang paling buruk dan kedustaan yang sangat jelas atas diri Rasulullah jadi mengatasnamakan diri Rasulullah sebab Nabi sallallahu alaihi pasti ridho dengan apa yang diridhai ya Allah memang Nabi sallallahu alaihi tidak tidak tidak berkehendak tidak ingin tentu umatnya ada yang surga inginnya tentu pada semua astagfirullah. Tidak ingin umatnya masuk neraka. Rasul tidak ingin itu. Makanya Rasul berdakwah. Tetapi Rasulullah sallallahu pasti ridho dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah juga ridho kok mengazab orang-orang zalim walaupun dia muslim, mengazab orang-orang fasik walaupun dia muslim, mengazab para pengkhianat Walaupun dia muslim mengadap juga orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa besar walaupun dia muslim sungguh beliau tidak mungkin tidak ridha dengan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Contoh lain sebagaimana firman sebagaimana mereka mengandalkan firman Allah innallaha yaghfiru dzunuba jami'aha sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya enak kalau udah tahu gitu oh berarti es gampanglah Allah pasti mengampuni kok semua dosa saya. Nah, ini juga termasuk kebodohan yang paling buruk. Sesungguhnya dosa syirik masuk dalam keumuman ayat ini karena ia adalah puncak dari semua dosa-dosa asasnya. Tidak terdapat penelitian bahwa pendapat bahwa ayat ini Ayat ini innallaha yaghfirudzunuba jami'ah itu ditujukan khusus untuk orang-orang yang bertaubat. Adapun orang-orang yang meremehkan dan berbor-bor bertaubat, maka bagaimana mau Allah ampunkan semua dosanya? Dan Allah mengampuni dosa orang, orang yang bertaubat apapun bentuk dosa tersebut, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, kufur akbar atau kufur asghar, munafiq, dan nifaq dan semacamnya. Ya. Sekiranya ayat ini ditujukan untuk selain orang yang bertaubat, niscaya semua nas yang berisi ancaman serta hadis-hadis yang berkaitan dengan dikeluarkannya suatu kaum dari kalangan ahli atau pengikut tauhid dari neraka dengan syafat tidak lagi memiliki fungsi apa-apa. Kalau misalnya ayat ah, itu untuk orang yang tidak bertaubat siapapun ya udah buat apa sekarang orang diperingatkan dari dosa. Berdosa aja pasti akan diampuni gitu. Jadi, Jadi jangan sampai kita meletakkan ayat dan memahami ayat tidak sesuai dengan konteks dan apa yang Allah inginkan. Ya ta Allah taala. Insyaallah kita akan membahas adab berdoa pada pekan pendatang di halaman 47 insyaallah taala. Kita sampaikan cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika Qulu inna ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk